Quran surat An-Nisa Spesial membicarakan tentang wanita Spesial banget wanita Bahkan dijaga banget auratnya ditutup rapat-rapat Intan berlian permata itulah dirim Seandainya intan berlian permata itu ada goresan sedikit saja Maka akan menurunkan harga intan berlian permata itu Maka intan berlian permata perlu dijaga dengan sebaik-baiknya Dirawat dengan sebaik-baiknya Bahkan dikeluarkannya pun sekali-kali Berhadap tapi kenapa sekarang wanita banyak yang dilecehkan wanita itu lemah tapi bukan berarti bisa dilemahkan dia hanya butuh kelemahan lembutan dari kita berada. seandainya wanita menangis karena terluka oleh kita berdosa kita tapi kalau kita mampu menurunkan air mata bahagia dari seorang wanita dapat pahala kita berani